Selamun aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala esrafil anbiya'i vel mursalin Seyyidina ve Mevlana Muhammedin.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 Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia Alhamdulillah berkat izin dari Allah Siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bermuajah Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini Mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah SWT Salawat dan salam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 Terjadinya melalui dua proses Pertama ada yang disebut dengan kauniyah Sebab akibat Yang kedua ada juga yang disebut dengan ilahiyah Kehendak Allah Kauniyah sebab akibat Itu biasanya mudah diprediksi Bisa diperhitungkan dapat direkayasa Contoh, eh kalau ada anak kecil otak kita kan ngomong ini ada anak kecil pasti ada ibu ada bapak ibu bapak sebab anak akibat betul itu kauniah tapi kalau ilahiyah kehendak Allah nggak mesti begitu. Contoh, Nabi Adam alaihi salam. Bapak tidak punya, ibu tidak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Betul? Contoh lain, Siti Maryam. Suami tidak punya, Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allah mau Siti Maryam hamil nggak punya suami Kita sayangkan Pak Bu di Subang Sekarang ini banyak perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam Contoh lain Api itu kan Sifatnya panas Betul? Menurut Allah api itu netral Netral bagaimana? Terserah maunya Allah Kalau Allah mau api dingin ya dingin Kalau Allah mau api panas ya panas Dingin dan panasnya api bukan untuk Allah Tapi untuk makhluk oh, Ketika Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api yang berkobar Allah memberikan komando kepada api Yanaru kuni bar dan Wasalaman ada Ibrahim Hai hey api dinginlah kamu selamatkan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim sekujur badannya sedikitpun tidak kebakar oleh api Kenapa api tunduk maunya Allah jelas jelas Oh, jangan-jangan Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat tadi kali? Sok, cobain model kita baca ayat tadi seribu kali kita baca masuk ke dalam api, insya Allah geseng kita ini. Ibu bapak saudara-saudara, nah Isra Mi'raj ini maunya Allah kabel lagi. Yang kabel lagi, yang pakai kabel, yang pakai kabel Yang Cek 1 2 eho nya dipelanin Pak cek satu dua ya Isra ini maunya Allah bukan maunya Nabi oleh karena Isra Mi'rad ini maunya Allah maka ia mampu ditembus dalam waktu sepertiga malam ya Bu ya Bu Ada satu cuplikan menarik yang ingin saya angkat ke permukaan Ketika Rasulullah akan melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi didatangi malaikat Jibril Sambil membawa dua buah minuman Satu minuman berisi susu Satu minuman berisi arak Satu minuman isinya madu Satu minuman isinya racun bu. Bu. Ibu kalau disuruh pilih mending pilih di madu apa di racun? Mikir dulu baru jawab. Dengan mantap Nabi mengambil gelas yang berisi susu dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim beliau minum air susu tersebut. Jibril berkata sedakta ya Muhammad Muhammad Anda benar yang Anda ambil susu yang Anda minum susu coba yang Anda minum arak niscaya umatmu akan jadi umat pemabuk. Nah ini gambaran. Kita umat Nabi Muhammad juga setiap hari selalu harus memilih satu di antara dua. Ada susu, ada arak, ada madu, ada racun, ada kebaikan, ada kejahatan, ada halal, ada haram, ada nilai-nilai iman, ada bisikan setan. Kalau nilai-nilai iman yang menguasai diri kita, Maka mulia kita derajatnya naik, Lebih tinggi daripada malaikat, Cuma bentuknya manusia. Tapi kalau bisikan setan yang menguasai diri kita, Maka kita lebih rendah, Bahkan lebih rendah daripada binatang. nauzubillah min. Maka lewat pengajian Isra Mi'raj siang ini, Saya ingin mengajak kepada kita semua pertama untuk selalu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman boleh berubah tapi akidah jangan sampai goyah. Masa silakan berganti tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman bentengnya iman. Jelas? Jelas? Kalau listrik masuk desa, alhamdulillah. Kalau koran masuk desa, alhamdulillah. Kalau pelacur masuk desa, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang jawab alhamdulillah pasti langganan itu. Terhadap kemajuan zaman Bentengnya iman Ya bu Ya bu Orang yang beriman Seyakin-yakinnya kepada Allah Tentu dalam hidup ini Harus memperbanyak ibadah Nih mudah-mudahan Kita yang hadir di masjid al-jihad Siang ini Dicatat sebagai sebuah ibadah Dan dilipat gandakan pahalanya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai muslim kita sadar betul kok Dari mana kita datang Mau apa kita sekarang Dan kemana kita bakal pulang Semua kita pasti akan pulang kembali menghadap Allah Mumpung saat pulang belum datang Hidup ini harus memperbanyak ibadah Ya bu Maaf Ini semua yang hadirkan calon-calon jenazah nih. Betul? Nih semuanya nih pasti bakalan mati nih. Ibu-ibu yang di bawah tenda nih mati apa tidak nih? Mati. Ibu-ibu yang di dalam masjid nih mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini mati apa tidak? Sampean gemes-gemes bener ama saya sampe. Sebagai muslim kita sadar betul kok semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ialah kalau mau ikutin umat-umat terdahulu memang umurnya panjang-panjang. Nabi Adam alaihi salam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 Beliau wafat umurnya 63 tahun Kita umat Nabi Muhammad Pasti Umurnya nggak jauh-jauh dari umur Nabi Betul? uh Makanya Yang siang ini umurnya 62 tahun 11 bulan Banyak-banyak makan yang enak sudah itu Mumpung Saat pulang belum datang Hidup hendaknya harus memperbanyak ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bu Bu Volume basnya digedein deh mas Cek, satu dua, iya Jangan lupa Salah satu gudang ibadah Ada dalam rumah tangga kita salah satu gudang ibadah istri taat kepada suami ibadah iya bu iya bu bu ya. kalau urusan taat sama suami pura-pura nih. selama suami tidak melanggar perintah Allah Istri taat kepada suami ibadah Mau kemana-mana izin sama suaminya Cium tangan suaminya Tadi mau ngaji izin nggak sama suaminya? Cium tangan suaminya? Boro-boro boro-boro cium tangan yang ada juga kadang-kadang campur merentah mas saya mau arisan itu jemuran kalau hujan angkatin ya bu dengerin nih satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari kanjeng nabi adalah kaum ibu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 saya tanya ibu mau masuk sorga mau masuk sorga kuncinya rito suami sekarang saya tanya bapak-bapaknya nih pak pak saya tanya kira-kira kalau istrinya meninggal dunia rito apa tidak kawin maning mumpung saat pulang belum datang hidup harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan lupa Pak Bu orang yang memperbanyak amal ibadah harus dibarengi dengan memperbanyak ilmu Ilmu dan amal dua-duanya tidak boleh dipisah-pisahkan Ilmu dan amal dua-duanya harus seiring dan sejalan Orang berilmu harus diamalkan ilmunya Orang beramal harus ngerti ilmunya Orang berilmu yang tidak diamalkan ilmunya Itu orang pinter tapi kebelinger Tetapnya Orang beramal yang tidak menggunakan ilmu itu akan merusak nilai amalan pahala tersebut. Dulu ada cerita dua orang anak muda mau beramal mengerjakan sholat berjamaah. Sholat dua orang anak muda ini di atas balik. Balik apa bahasa subangnya? Hah? Amben. Amben salat dua orang anak muda ini di atas Amben Ambennya terbuat dari bambu Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum Begitu lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit Imamnya kaget lalu teriak, aduh saya kejepit Ayo saya tanya, kira-kira salatnya batal apa tidak? Batal Mestinya kan makmum meneruskan pekerjaan imam Tapi karena makmum enggak ngerti ilmunya Dia dengar imam teriak aduh malah nyautin Kejepit nih ye. Ini contoh bahwa untuk beramal kita harus tahu ilmunya Kemana kita harus cari ilmunya Tidak lain kepada guru-guru dan para ulama kita İbu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia. Pertama, Orang yang memperbanyak, Orang yang meningkatkan iman harus dibarengi dengan memperbanyak ibadah. Nih, İsrami'raj adalah turunnya perintah salat lima waktu. Betul. Memperingati Isra Mi'raj harusnya kita lebih khusyuk dalam beribadah salat lima waktu kepada Allah. Bu. Bu. Ayo saya ajak kita untuk merenungkan tentang ibadah salat. Satu hari satu malam. Allah memberi kita waktu kan 24 jam. Betul. Dalam 24 jam, Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor. Yaitu lewat salat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Ibu bapak, salat itu yang bagus, taruh dah sekali salat waktunya 10 menit. 10 menit itu salat sudah bagus benar. Yang sedang-sedang, Taro dah waktunya 5 menit Yang kilat khusus 2 menit Nih dia cepet nih Perangkonya gambar geledek soalnya nih bu nih Kita ambil yang tengah-tengah saja Sekali salat 5 menit 5 kali 5 Waktu kan cuma 25 menit Betul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 Warga Wanajaya sih kalau salat berjamaah di Masjid Al Jihad orangnya rajin-rajin. Uh, apalagi kalau salat subuh berjamaah. Masjid Al Jihad sampai penuh keluar-luar. Enggak ada yang di dalam tuh. Saudara Di antara salah satu pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari salat adalah salat melatih kita kepada umat Islam ini Untuk punya sifat tawadu Rendah hati tidak melonjak menjadi manusia yang lupa diri dan lupa daratan Kenapa? Ayo kita lihat Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala betul saya tanya kepala kita ini mahal apa tidak mahal apa tidak mahal apa buktinya tuh tanya sama kepala desa kepala desa nggak akan pernah mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala Belum pernah ada KTP gambarnya foto dengkul. Ayo lihat. Anggota badan yang begini tinggi, mulia, dan mahal. Begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan telapak kaki kita yang paling bawah. Artinya apa? Salat mengajarkan kepada kita umat Islam, Untuk punya sifat tawadu rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang sombong. Jelas? Apa sih yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Bu? Bu? Kalau kita semua yakin kita bakalan mati, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Sombong karena harta enggak pantas Dong Betul Sombong karena jabatan enggak pantas Dong Sombong karena ilmu enggak pantas Enggak pakai dong Yang mutlak sombong Allah Manusia Enggak pantas sombong Betul? Oh Mentang-mentang oleh Allah Dikaruniakan banyak harta Jadi orang kaya Sombong Hidup di kampung Tapi enggak pernah mau bermasyarakat Kalau jalan Kakinya enggak nginjek tanah Kuntilanak Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Uang salat melatih kita untuk jadi manusia yang tawatu, rendah hati Tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh, lupa diri dan lupa daratan Maka orang yang beriman kepada Allah Perbanyak ibadah dalam hal ini Lebih khusus lagi melaksanakan ibadah salat Ya Bu Ya Bu Satu Datu ya Yang kedua Dalam rangkaian memperbanyak ibadah Selain lebih khusus dalam mengerjakan ibadah sholat Mencintai Memuliakan Menghormati para ulama Itu juga bagian ibadah kepada Allah. Kenapa? Jujur saja, kita umat Islam Subang ini, khususnya Desa Wanajaya, hutang jasa teramat besar dengan para ulama. Siang ini kita bisa bikin pengajian tablik akbar, memperingati Isra Miraj, mengenal sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan karena jasaknya para ulama Betul? Kita bisa tahu yang mana halal, yang mana haram Itu kan karena jasaknya guru-guru kita Bahkan kita bisa membaca Al-Quranul Karim Itu karena jasaknya ustadz-ustadz kita Betul? Maaf Pak Bu Sekarang ini Orang lebih menghargai artis ketimbang Ustadz. Orang lebih menghargai artis ketimbang Ustadz. Contoh, Ayu Ting Ting. Tampil 6 menit, dibayar 60 juta. 6 menit 60 juta itu kan cuma gara-gara nunjukin alamat salah ya palsukan salah itu tapi ustad-ustad kita nunjukin alamat surga. satu jam pidato mulut sampai berbusa, Selawewu Kita nih hutang jasa teramat besar dengan para ulama Mencintai, menghormati dan memuliakan mereka Itu bagian ibadah kepada Allah subhanahu Ibu bapak Ulama dengan umat Dua-duanya tidak boleh berpisah Kalau berpisah Dua-duanya rugi Ulama dengan umat ini Sama persis hutan dengan macan Lihat Hutan Kalau tidak ada macannya Hilang seremnya Lenyap angkarnya Datang manusia nebang pohon seenaknya Kok berani Hutan tidak ada macannya Masuk manusia buang hajat sembarangan Kok berani hutan tidak ada macannya Begitulah kita umat Islam desa Wanajaya ini Umat kalau tidak ada ulama-nya Aliran-aliran keblinger gampang masuk Jelas Jelas umat nih kalau tidak ada ulamaknya aliran-aliran nyeleneh gampang masuk tuh jangankan tidak ada ulamaknya ada ulamaknya saja kadang-kadang aliran keblinger masuk tuh di Jakarta beberapa tahun lalu ada aliran namanya aliran salamullah aliran ini dibawa oleh seorang wanita Namanya Lia Aminuddin Mula-mula Lia Aminuddin Mengaku dirinya sebagai seorang nabi Kemudian bikin kerajaan Namanya kerajaan Eden Eh ditangkap polisi Ngakunya Malaikat Jibril Oh ini sejarah bu Satu-satunya polisi di dunia Yang bisa nangkep Malaikat Jibril Cuma polisi Indonesia Untung ngakunya Malaikat Jibril Coba kalau ngakunya Malaikat Israel Polisi pasti bikin pengumuman Saudara-saudara Berhubung Malaikat Israel sudah tertangkap maka hal-hal mengenai urusan pencabutan nyawa untuk sementara ditunda. Tuh, Jakarta alirannya salamullah. Maka saya pesan kepada saudara-saudara umat Islam Desa Wanajaya. Boleh cari guru sebanyak-banyaknya. Silakan hadir di majelis-majelis ilmu yang lainnya. Tetapi yang harus kita teliti adalah silsilah guru-gurunya. Kalau keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, mendingan tidak usah. Jelas? Jelas? Tuh Jakarta alirannya salamullah. Dari Jakarta kita pergi ke ujung pulau Jawa. Jawa Timur bagian timur. Di Jawa Timur, Ada kiai-kiai gaul Namanya kiai Roy, Untuk menambah kehusuan ibadah salat salat boleh pakai bahasa masing-masing Na'udzubillah -masing. min uh, Saya nggak bisa bayangkan Kalau salat boleh pakai bahasa masing-masing Masjid al-jihad ramai Yang imam orang Jakarta Takbir pakai bahasa Betawi Tuhan yang gede banget Masuk orang Jawa Ikut sholat berjamaah Takbir lagi pakai bahasa Jawa Gusti Allah Kang gede temen Yang kasihan saudara kita dari Ambon ikut salat berjamaah, takbir lagi pakai bahasa Ambon. Tuhan, sing ada lawan. Bisa rame masjid kita. Ibu, Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi yang pertama memperingati Isra dan Mi'raj tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya cuman ngelihat jam doang lah. Memangnya pidato di Desa Wanajaya sampai jam berapa? Jam 2. Sampean ngundang apa ngontrak sampean? Ibu bapak, saudara-saudara, sebagai orang tua Kita tentu ingin punya anak yang soleh dan soleha. Betul? Ayo, ibu saya tanya dah. Bu, Bu, ibu mending pilih mana punya anak pinter tapi tidak benar, atau benar tapi tidak pinter. Mending punya anak pinter juga benar. Betul Untuk pintar jawabannya ilmu pengetahuan Untuk benar jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah Tapi kan di masyarakat kita Masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar Walaupun rada sedikit pintar Sebagai rakyat kita sudah capek Dibohong-bohongi oleh pemimpin yang katanya pintar, tapi sayang tidak benar. Apa buktinya? Gampang. Tuh, disuruh ngurusin hutan, malah rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurusin beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurusin laut, malah jadi bajak laut.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 maka jelas untuk pintar diperlukan ilmu pengetahuan. Tetapi lebih dari itu, kita ingin anak-anak kita juga benar dengan nilai-nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur saja, masih banyak di antara kita umat Islam yang beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Mu'lut sih mantep bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasakusuk kusuk nyari embah. salat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya, iya kanak budu wa dukun nastain itu. Padahal ini satu paket Kalau menyembah hanya kepada Allah Maka minta tolonglah juga ke sana Jangan dicampur-campur Jelas? Jelas? Maaf loh Pak, Bu Sekarang ini kan lagi musimnya campur-campur Betul? Ya, kalau es campur enak Tapi kalau agama dicampur-campur Bagaimana rasanya? Ada orang ditanya Mas, sampean yang benar agamanya apa sih? Ah, saya mah bagaimana musimnya saja Musimnya Isra Mi'raj, Melu Musimnya Natal, Nimrung Musimnya Waisak, Hoho -ho. Orang semacam ini Allah sudah memperingatkan Wa talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tauhid dicampur dengan kemusyrikan kayak air dicampur sama minyak enggak bakalan ketemu. Jelas. Gampangnya begini nih. Kalau ada botol sepenuhnya diisi air putih, itu ketahuan kita manusia bisa minum. Betul. Kalau ada botol Sepenuhnya diisi bensin Itu juga ketahuan Motor bisa minum Tapi kalau ada botol Separoh diisi air putih Separoh diisi bensin Nah urusannya sudah mulai kacau Manusia minum mabok Motor minum Mogok Dijual juga enggak laku, kenapa? Barang campuran Begitulah makna peringatan Allah Jangan kamu campur tauhid dengan kemusrikan Satu, data ya Dengan memperingati Isra Mi'raj tingkatkan kualitas iman kepada Allah Yang kedua Dengan memperingati Isra Mi'raj tingkatkan kebersamaan sesama kita umat Islam Ayo kita belajar dari Masjid Jami Al-Jihad yang kita cintai Saudara Masjid Mengajarkan kepada kita umat Islam Untuk selalu mencari persamaan Bukan memperbesar perbedaan Di masjid kita diajarkan selalu cari persamaan Jangan memperbesar perbedaan Kalau toh di tengah-tengah kita umat Islam ada perbedaan, selama itu tidak menyangkut hal-hal yang bersifat usul. Perbedaan adalah rahmah. Tetapi, jangan menyebabkan kita terpecah belah. Beda boleh, tapi harus tetap akur. Nih, kayak tangan kanan dan tangan kiri kita nih. Saya tanya, tangan kanan sama tangan kiri kita beda apa tidak? Beda apa tidak? Beda tapi akur. Lihat, kalau tangan kiri gatal, tangan kanan nggak perlu diundang. Datang garukin tangan yang kiri. Betul? Artinya apa? Kalau ada tetangganya sakit, Dateng jengukin, enggak usah tanya partainya apa, beleguk. Jelas, beda tapi akur. Lihat, tangan kanan nih kerjaannya bagus-bagus. Salaman, tangan kanan. Tanda tangan, tangan kanan. Ambil kue, tangan kanan. Hitung uang, tangan kanan. Kiri enggak pernah protes tahu diri kata tangan kiri memang tugas saya bidang pembersihan tapi kan tangan kanan sayang sama tangan kiri nah ini yang penting tangan kanan sayang sama tangan kiri apa kata tangan kanan kiri kamu sabar saja Walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam, kan kamu juga yang pakai. Betul? Artinya apa? Yang alim, ajarkan yang awam. Yang kaya, bantu yang miskin. Kalau sudah jadi pejabat, lindungi rakyat, bukan malah mengkhianati dan menjual rakyat. Muslim yang satu dengan yang lain harus saling menguatkan, membantu, dan menunjang Kita ini umat Islam keluarga besar Saya ditemani istri siang ini hadir di desa Wanajaya Saya tidak merasa tamu datang ke sini Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya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 Maka yang kedua, Dengan memperingati Isra Mikrod, Tingkatkan kebersamaan diantara kita. Ya bu, ya bu. Saudara, Kalau kita umat islam, Rukun, kompak, dan bersatu, Bagaimanapun besarnya masalah yang kita hadapi, InsyaAllah, Pasti akan ada jalan keluarnya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 Kalau sendirian Tapi kalau ada tiga orang penakut kumpul jadi satu Lakan lama-lama berani juga Betul Begitulah dampak dari berjamaah kita Begitulah dampak dari persatuan diantara kita Kita umat Islam yang dikucilkan Yang dimarjinalkan Yang dilecehkan Tapi kalau kita mau rukun kompak dan bersatu orang luar enggak akan berani macam-macam dengan lingkungan kita jelas rukun kompak bersatu tapi kalau rukunnya yang satu menghina yang lain yang satu jelek-jelekin yang lain saya ajak hitung-hitungan lagi nih satu ekor ayam Ditambah satu ekor musang Sama dengan satu ekor musang Kemana ayamnya? Dimakan musang Kalau sesama muslim main tawur-tawuran Sesama muslim main pelotot-pelototan Orang di luar islam yang akan mengambil manfaat dari kekisruhan di antara kita Maka memperingati isra Miraj yang kedua Tingkatkan selalu kebersamaan Persatuan dan kerukunan diantara kita Ya bu Ya bu Kalau kita rukun kompak dan bersatu Bagaimanapun besarnya masalah Insyaallah akan ada jalan keluarnya Ibu bapak terakhir Mari sama-sama kita baca suratul fatihah Maaf saya harus melanjutkan perjalanan lagi ke daerah Wates iya saya cuma ngetes doang Ibu-ibu denger apa enggak Saya masih harus melanjutkan perjalanan ke daerah Wates Kemudian nanti malam masih di daerah Subang juga Mari sama-sama terakhir kita baca suratul fatihah Fatihah ini pertama kita khususkan buat para orang-orang tua kita Yang juga yang telah mendahului kita pulang ke Rahmatullah Mudah-mudahan segala kekhilafan dan kesalahannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fatihah yang kedua kita khususkan buat para guru-guru kita Yang juga telah berpulang ke Rahmatullah Mudah-mudahan segala kekhilafan, amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala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 Sayyidulilailahi lahumul Fatihah. wa amin. Ibu bapa ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf usikum wa nafsi bi taqwallah itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kyai Fikri untuk acara yang terakhir yaitu tutup ataupun doa yang kali ini alhamdulillahi alamin Allahumma ala Muhammadin tunji nabiha min ahwali wal aba wa taghili nabiyja bil hajah wa tudhiru nabiham min jami saiat wa tar ma'a nabiham idza kala darajan wa tubani anna bi akhsar waya al hayati wa min ahli al ilm wa ahli khair wa la taj'alna min ahli al shar wa al su'i idza kala kushunuddin di akhiratnya asrat waktu azab ner bibadi kasubhana rabbika rabbil izati amasi pun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi sudah acara demi acara saya sebagai pembawa acara maaf -maaf yang sebesar-besarnya Bila itu big warahmatullahi wabarakatuh